Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi Lima ughalik wal khatim lima sabak Nasir al-haqi bil-haq wal-hadi ila suratika al-mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miktarihi al-azim Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal-mashrib Asafi al-haniya wa habi ya Allahumma inna nas'aluka ilman lad wal-mashraba safiya al-haniya wahab yaghni Allahumma inna nas'aluka ilman lad wal-mashraba safiya al-haniya wahab yaghni Alhamdulillah limpahan syukur bersama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan lagi kembali kita di tempat ini mudah-mudahan semua hajat beserta langkah-langkah kita yang kita tujukan ke tempat mulia ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah dibalas oleh Allah dengan pahala surganya kelak di yawm al-giyamah dan mudah-mudahan insyaAllah kita semua yang pada hari ini Alhamdulillah kita bersolawat membaca daripada maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan ini pun menjadi keberkahan bagi hidup kita semua karena seorang ulama' berkata kalau ada dari kita yang mau membenahi hidup, ya. ada dari kita yang pengen berubah, ada dari kita yang pengen mau hidup kita lebih baik dari sebelumnya, maka dia bingung memulainya dari mana? Kata ulama, bingung dia. Apa dia harus mulainya dari banyak sholat? Apa dia harus mulainya dari banyak sedekah? Atau dia harus mulainya dari amal ibadah lainnya, dia bingung. Maka kata ulama, tidak perlu bingung, cukup mulai dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Siapa dari kita yang pengen ngerubah ke nasib hidupnya, peribadinya, kepengen hidupnya lebih baik di masa mendatang, gak usah bingung, mau nempuh jalan bagaimana, cukup bagi dia memulai dengan menambahkan sholawat dalam hidupnya kepada Nabi Muhammad itu maka siapa dari kita Alhamdulillah yang pada hari ini mungkin sudah bersolawat maupun yang belum bersolawat dengan kita bersama tadi bersolawat namun jangan sampai kita nggak punya sholawat sendiri untuk Nabi Muhammad kita pulang ke rumah kita baca sholawat walaupun hanya 100 Walaupun hanya 200, walaupun hanya 300, berapapun selawat yang kamu baca, maka yakinlah bahwa selawat akan merubah hidupmu. Selawat akan memperbaiki dirimu. Selawat akan menuntun kamu menjadi pribadi yang berakhlak lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Inilah daripada selawat Nabi Muhammad, apa yang bakal nampak, yang akan nampak adalah dirimu berubah setelah dirimu berubah apa yang muncul kamu pengen lebih dekat sama Nabi Muhammad itu orang begitu kalau udah mulai dirinya dia bahsa hilisannya dengan solawat muncul rasa cinta kepada Nabi Muhammad maka dia akan terus cari kekasihnya Nabi Muhammad SAW dimana dia mencari kekasihnya Nabi Muhammad tentu di majelis ilmu majelis kebaikan rasa cinta itu semakin hari semakin diisi sama Allah sehingga rasa cinta itu akan memenuhi ruang hati kita dan kayaknya enggak ada lagi di dalam hati kita yang paling besar cinta ini kecuali untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dengan cinta itulah Insyaallah kita bakal jalan di dunia ini dengan jalan yang tertuntun, jalan yang terbimbing kepada jalan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaisi Bibi yang dirahmati Allah, jalan Nabi itulah juga yang buat kita dekat sama Allah jalan Nabi itulah juga yang bikin kita bakal sampai kepada Allah kalau ada orang bertanya, Ustazah kenapa yang dibilangin Nabi terus padahal kita ini adalah hambanya Allah bukankah sepatutnya kita ini perlunya menuju Allah betul kita hambanya Allah dan kita memang perlu sampai kepada Allah Dan memang pada akhirnya kita akan sampai kepada Allah Namun Seorang ulama' juga berkata Kullu tarigu ilallahi masdud Semua jalan menuju Allah itu terkunci Buntu, gak ada Illa maniktafa asharun nabi Katanya semua jalannya buntu Kecuali orang yang mengikuti jejak nabi oh, Itu kan kata ulama' bukan katanya Allah ataupun rasulnya. Allah sendiri sudah menyatakan di dalam firman-Nya, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." Ini adalah pernyataan Allah bahwa kita semua perlu menuju Nabi Muhammad untuk sampai kepada Allah kalau kita mau sampai kepada Allah tapi enggak lewat Nabi Muhammad maka enggak ada satu pun dari kita yang bisa sampai kepada Allah. Bacaan kita, ngajinya kita, ilmunya kita, apalagi ibadahnya kita, sedekahnya kita. Kalau ditanya apakah itu semua mampu menyampaikan kita kepada Allah? Enggak. Kita orang yang lahir di Indonesia. KTP-nya KTP Indonesia tinggal di sini berapa tahun dari lahir sampai sekarang udah puluhan tahun ada yang bisa nyamperin presiden ada yang bisa kenapa presiden tinggalnya di Indonesia juga kamu udah puluhan tahun tinggal di sini masa enggak nyamperin-nyamperin presiden enggak kenal apa lah sama presidennya gitu kenapa enggak bisa datengin presiden seenaknya kita Kenapa kita enggak mudah menggapai presiden itu? Karena presiden punya kedudukan tinggi Dia kepala negara, dia yang memimpin negara Masya Allah Ya, segitunya kita yang sudah tinggal tahunan di Indonesia ini Warga negara Indonesia punya KTP enggak segampang itu ketemu presiden Lalu sebanyak apa amal ibadah kita Lalu kita menganggap segampang itu kita ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi Nabi Muhammad Nabi Muhammad sendiri yang bilang kamu mau ketemu saya Nabi Muhammad enggak perlu istananya Nabi Muhammad enggak minta kita ketemu di firdausil a'lah Nabi Muhammad enggak minta kita berbuat kebaikan sampai kita mati-matian harus sampai kepada firdausil a'lah tapi Nabi bilang apa saya nungguin kalian jadi Nabi nungguin kita, Nabi yang nungguin kita. Sebelum kamu mau ketemu Nabi, Nabi udah lebih dulu mau ketemu sama kamu. Sebelum hatimu pengen berjumpa dengan Nabi, Nabi lebih dulu pengen berjumpa sama kamu. Itu Nabi bilang, barang siapa dari kalian yang nanti pengen ketemu sama saya, kalian bakal ketemu sama saya indah hud. Pertama Nabi bilang, cari saya di telaga saya. Kalau kamu enggak nemu di telaga saya, cari saya indal mizan. Kata Nabi, kalau enggak ketemu saya di mizan, di mana lagi kita harus ketemu? Cari saya di sirot. Di tempat-tempat sulit Nabi menawarkan diri ada buat kita. Di tengah orang-orang yang sibuk dengan pangkat dan jabatan mereka sibuk digapai, dengan tempat tinggalnya yang sulit dijangkau tapi nabi justru mencari kita di tempat-tempat genting yang paling kita butuhkan. Cari saya di telaga. Enggak nemu? Cari saya di sirat. Enggak nemu? Cari saya di mizan. Enggak nemu? Saya yang bakal datengin kamu ke neraka. Kalau kamu enggak nemu saya di situ Berarti memang kamu enggak ketemu saya di sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat semua orang udah dimasukin ke dalam surga, tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Waktu ditanya sama Allah, "Isfa'tu syafa'." Berikan syafaat. "Yang kamu mau syafaati mereka." Apa yang Rasulullah inginkan? "Ya Rabb, aku kepengen" Semua orang yang di hatinya pernah beriman kepadamu untuk dapat selamat dari siksamu ya Allah, untuk selamat dari api nerakamu ya Allah, untuk agar ku bisa masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Di saat kita nggak bisa ketemu ama nabi, nabi yang turun ke dalam api, nabi yang datang ke dalam neraka. Mencari siapa dari kita yang di hatinya punya iman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa dari kita yang pernah mengucap dua kalimat syahadat. Di situ bukan kamu lagi yang mencari Nabi. Karena ibadah kita enggak bisa nganterin kita sama Nabi barangkali. Kalau itu na'udzubillah tetapi Nabi tetap mau cari kamu. Karena Nabi tetap mau nolongin kamu. Subhanallah. Maka kalau ada dari kita yang merasa. Lewat pintu Nabi Muhammad itu enggak lazim, enggak perlu, maka dia salah besar. Pintu kita menuju Allah satu-satunya yang terbuka hanyalah pintu Nabi Muhammad. Shallallahu <tuk tangan> <tuk> alaihi <tangan> wasallam. Maka eratkan hubungan kita dengan Nabi, jalin tali kasih kita dengan Nabi dengan apa? Dengan solawat yang kita baca kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Menyatakan di dalam hadis gudsinya, ma zala abdi ya tagarrabu bin nawafil hatta huhibah. Bayangin, Allah menganggap kita ini masih terus mendekat kepadanya selagi apa? Selagi kita masih terus mengerjakan sunnah-sunnah Nabi kita. Kalau kita meninggalkan sunnah, maka Allah menganggap kita tidak mau dekat sama Allah bahkan. Jangankan sama Nabi, sama Allah aja Allah menganggap kita tidak mau dekat. Tapi selagi kamu terus berusaha mengerjakan sunnah, maka kala itu Allah bilang, mazala abdi yategarrabu ilayya bin nawafil. Apa itu nawafil? Salat sunnah. Salat sunnah bukan salat wajib. Kalau ada orang ngerasa sudah salat wajib, merasa dirinya sudah cukup, rugi. Karena salat wajib itu kewajiban. Ada orang kerja di kantor, kerjaannya cuma masuk pulang, masuk pulang, terima gaji, kelar. Dia dibayar sesuai dengan perbuatannya selama dia bekerja. Tapi ada satu orang di kantor sama, tapi kerjaannya melebihi batas kewajiban. Kantor mintanya datang jam 8, dia nyampe jam 7. Kantor tidak nyuruh dia nyapu ngepel, dia tidak berat hatinya nyapu ngepel. Bahkan seringkali dia mendekatkan dirinya kepada atasan. Kira-kira orang yang begini punya nilai plus atau enggak? Bakal dikasih gaji lebih enggak kira-kira? Ada enggak bonus tambahan kira-kira dari bosnya? Orang jam 4 pulang kantor, dia jam 5. Mastiin kunci kantornya udah rapi. Dia pastikan kantor bosnya sudah rapi. Ada pekerjaan lebih yang tidak diwajibkan, tapi dia mengerjakannya dengan besar hati dengan suka rela, gak minta digaji gak minta diupah, tapi kira-kira bosnya merem, apakah gak? bosnya gak merem yang begini nih berpotensi nih kata bosnya nih, naik gaji nih naik pangkat nih, istilahnya begitu dia bisa bisa menjadi orang yang lebih berpotensi untuk maju nanti di kedepannya di kantor saya bayangin, urusan kantor aja gak disuruh dia kerjain, apalagi yang disuruh kan gitu, ada nilai plus di atasan kita majikan kita bos kita kalau kita ngerjain sesuatu yang nggak diwajibin sama kita kalau pekerjaan yang diwajibin emang tugasnya ada supir kerjaannya nyetirin kita tugas dia ngapain ngerepkin mobil ngelap mobil nyuci mobil nganterin kita kemana kita mau pergi itu tugas si supir kan Eh tiba-tiba ni supir rajin. Dia enggak cuma nyuci mobil kita. Sampai halaman pekarangan rumah kita rumputnya dicabutin. Pagar rumah kita dijagain. Apalagi banyak pekerjaan yang enggak perlu disuruh dikerjain. Kamu kasih uang lebih apa enggak? Kamu sayang enggak sama dia? Itu manusia kepada manusia. Dan Allah Subhanahu SWT menyatakan di dalam hadis gudsinya, seorang hamba yang mau mendekat pada saya, dan dia masih dianggap terus mendekat selagi dia apa? Bin Nawafil. Mendekatnya bukan dengan wajib, tapi mendekatnya dengan sunnah Nabi Muhammad. Sampai kapan? Kata Allah. Hatta uhibbah. Sampai saya cinta sama dia, kata Allah. Saya cinta. Kalau sudah diri sunnah-sunnah itu yang kamu kerjakan, perbuatan-perbuatan sunnah itu yang kamu amalkan, ini lama-lama kata Allah, jangan nunggu kamu deh yang cinta sama saya, saya jatuh cinta sama kamu. Subhanallah. Layaknya seorang majikan jatuh cinta kepada bawahan, lantaran bawahannya bekerja tanpa yang diminta. Tidak perlu diminta, dia sudah tahu. Dia kerjain semua pekerjaannya, wah akhirnya. Insyaallah kita ni orang-orang yang terus semangat dalam apa Dalam mengerjakan setiap jalan hidup Nabi Muhammad SAW, baik yang wajib hingga yang sunnah. Insyaallah, Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kita mau lanjut kajian kita dari Kitabul Ahham yang kebetulan kita masuk kemarin tentang solat sunnah, solat sunnah, solat sunnah. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa talim. Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'allum wa ta'aleem Wa al-naf'a wa al-intif'a wa al-muzakara Wa al-tadh'ir wa al-ifadah wa al-istifadah Wa al-hitha ala tamasuk bi kitab Allah Wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Wa al-dua'a ilal huda wa al khair Ibtiqaa marudatih wa qurbih wa thawabih Wa husnul khatimah ma'al lutfi wal'afiyah Wa salahil aqibah birahmatika Wa al-sala'il aqibah Ya Arhaman Rahimin Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Wa qala al-musannif rahimahumullah Wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid daraini amin Radiyallahu anna wa ankum wa ansa'ilil ummah ajma'in Syarhu ba'din nawafil Al-Ula Salatul Witri Wahia wajibatun Indah Abi Hanifah Fadluha Waradha fiha al-kathiru minal ahadithi minha Inna allaha witerun yuhibbulwitir Waqala aydan Awtidu ya ahlal qur'an Waqala aydan Man lam yutir falaysa minna Waqala aydan Inna allaha gad amaddakum bisolatin Hiya khairul lakum min humrin na'am. Kemarin kita sebutin satu persatu tentang kedudukan sholat-sholat sunnah. Ya. Ada berapa kemarin? Ada sembilan. Ya, yang catat, barakallahu fikum. Ada sembilan. Maka sekarang kita mau nerangin beberapa dari sholat sunnah tersebut. Yang penting-penting. Yang mana baik bagi kita, untuk berusaha bisa mendawamkan daripada sholat sunnah ini. Al-Ulah, sholat sunnah yang pertama. Yaitu sholat sunnah witir. Inda Imam Abu Hanifah, yani Madhab Imam Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Jadi ada madhab bahkan bukan menyuntahkan lagi, bukan mensunahkan lagi, tapi mewajibkan perbuatan ini. Itu indah imam Abu Hanifah. Jadi madhab Hanafi, mereka menganggap solat witir kayak solat duhur wajibnya. Solat witir itu wajibnya kayak solat asar. Sholat duhur, apa Solat maghrib, isya' dan subuh. Mereka punya solat tambahan wajib, yaitu yang disebut dengan solat witir. Tapi indah Abu imam syafi'i, Imam Syafi'i tidak mengatakan dia wajib, tidak sampai ke darajat wajib, tetapi Imam Syafi'i menjadikan ini sunnah yang memang perlu kamu pertimbangkan untuk kamu kerjakan. Salat sunnah ini fadluha keutamaannya, waradafihal kasyiru min al hadis. Banyak sekali riwayat-riwayat dari hadis Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam di antaranya Inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil, maka senang dengan yang ganjil-ganjil. Karena Allah tunggal, maka Allah suka dengan yang tunggal. Perumpamaan itu, suka sama yang ganjil. Dalam riwayat yang lain. Nabi SAW bersabda Aw ya ahlul quran Artinya orang-orang yang mengamalkan witir Mereka punya julukan ahlil quran Ahlil quran itu tidak gampang loh untuk dapat status itu Ahlil quran itu kamu perlu menjadi orang yang menghafal quran Kamu perlu menjadi orang yang mengamalkan quran Untuk dipanggil sebagai ahlillah ahlul quran tidak gampang tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kemuliaan ahli Al-Qur'an ini panggilan ini untuk orang yang mengerjakan witir au tiru ya ahli Al-Qur'an. Ini seruan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain Nabi bersabda man lam yutir fa laysa minna. Artinya siapa dari kita yang tidak mengerjakan witir maka dia bukanlah dari golongan saya. Ini hadis paling bahaya. Nabi mengeluarkan dia dari golongannya. Nabi tidak menganggap dia. Ini yang paling ditakuti nama kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling mengerti akan kedudukan Nabi, tidak ada yang mau jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka ini tentang malam yutir falaysa minna, orang yang tidak mengerjakan witir bukanlah dari golongan aku. Perlu kita jaga betul-betul hadis ini menjadikan kita lebih semangat dalam menunaikan atau mengerjakan sholat. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, Inna Allah gad aman dakum bisolah. Muda Allah SWT memberikan kepada kita suatu sholat yang mana? Kedudukan sholat itu lebih baik daripada kamu punya humrun na'am. Humrun na'am itu apa? Ontah atau kendaraan terbaik di masa Nabi Alaihi Wasallam Kalau kita zaman sekarang ini, humrun na'am itu umpamanya mobil yang R-nya dua. Tahu R-nya dua? Rolls-Royce. Keren ya nyebutnya ya. Ibu-ibu aja banyak yang enggak tahu kali, umpamanya, mahal enggak usah tahu, mahal, harganya mahal sekali mobil itu. Kalau 1M aja mah ya enggak laku, harganya di atas 10 miliar mobil, segitu ibaratnya. Tapi bisa sampai segitu, bisa sampai segitu, apa yang bikin itu kelasnya. Nah, Humrun na'am umpamanya tunggangan paling mahal di masa itu. Maka kalau kamu ngerjain Salat Sunah witir ini, kamu itu umpamanya ibaratnya mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada kamu punya mobil terbaik yang ada di zaman ini. Tuh. Gimana enggak mau semangat ya kita menggebu-gebu dalam mengerjakannya. Lebih baik dari itu, lebih baik daripada itu. Maka jaga. Ya, setiap ulama' pasti menjaga sholat ini. Nah, Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq dalam riwayat Sayyidina Aisyah pernah bersabda, pernah berkata, Nabi itu pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar pertama, Wahai Abu Bakar kamu sholat witirnya kapan? Ditanya sama Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, Ya Rasulullah, saya sholat witirnya sebelum tidur. Karena saya takut, saya jaga-jaga bablas. Seorang Sayyidina Abu Bakar, orangnya hati-hatinya sangat tinggi. Ihtiyatan jiddan, benar-benar berhati-hati sekali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, Wa antara Ya Umar? kalau kamu Wahai Umar kamu ngerjain witirnya kapan kalau saya Rasul tidur sebentar baru witir itu kalau Sayyidina Umar apa yang disebutkan kemudian sama Rasulullah wa anta ya Abu bakar kalau kamu Abu Bakar telah mengerjakan perbuatan yang yang teguh kamu teguh kamu orangnya itu penuh waspada dan teguh dalam berbuat kebaikan Wa anta ya Umar, sementara kamu wahai Umar, engkau adalah orang yang kuat. Karena kamu di dalam mengerjakan taat, kamu mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaga yang kamu punya. Jadi nah, dua-duanya enggak disalahin sama Nabi, tapi dipuji. Bagi kita, kalau ada dari kita yang kiranya tengah malam kebangunnya mustahil itu ya. Dan ingat mungkin deh gitu ya. Kayaknya duh, selain itu ditambah lagi ya, kita sadar diri dah gitu ya. Berat untuk bangun dan lain sebagainya, maka perlunya gimana? Pilihlah sebelum tidur kamu kerjain. Tapi kalau kamu mau belajar melawan hawa nafsu, belajar melawan godaan setan, kamu bangun tiap malam Sebelum datangnya waktu fajar kerjakan sholat witir di waktu tersebut. Nah, gitu. Itu dua sahabat yang menjadi contoh kita dalam mengerjakan waktunya perbuatan sholat sunnah witir. Waktu Tuha. Adapun dari sisi fiqh sendiri bagaimana tentang waktunya sholat sunnah witir? fi'lil isya ila tuluul il fajri. Waktunya itu masuk dari kita mengerjakan sholat isya sampai terbitnya fajar. Jadi begitu kamu udah sholat isya terbit fajar kerjain. Beda sama tahajud, kalau tahajud itu kan pada umumnya selesai sholat isya tidur sebentar bangun itu namanya tahajud. Kalau ngomongin sholat malam, sholat malam kapan aja, tiap malam tuh bisa. Tapi kalau yang namanya tahajud, itu beda. Tidak sholat itu dinamakan tahajud, kecuali kan orang itu bangun badal yuhud, habis usaha, udah kagak ada yang wajib pakai mau bangun lagi buat sunnah. Eh, ini kan yang hebat. Kalau orang-orang Indonesia pada umumnya seringkali didapati menunda sholat isya lantaran pengen sekalian tahajud. Itu beda. Jadi kamu itu bangun malam bukan gara-gara sunnah, kamu bangun malam gara-gara belum isya. Jadi beda, kamu disamain pahalanya beda. Kamu tetap dapat pahala sholat malam, dapat, tapi keutamaan dari kamu itu betul-betul mendapatkan pahalanya orang melawan kantuk, melawan hawa nafsu di tengah malam itu enggak sama. Karena kalau orang udah sholat Isya, dia kayak enggak ada beban. Tapi kalau orang belum sholat Isya, jelas tidurnya pasti punya beban. Belum Isya, belum Isya, harus bangun, harus bangun dan begitu dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini waktunya masuk habis kita ngerjain sholat Isya sampai terbitnya Wallahualam. Kalau kita bicara tentang lebih utamanya, lebih bagusnya takhiruh ila akhirul leil. Iza kana yaglibu ala zannhi al istighazu qablul fajar. Jadi lebih utamanya itu adalah menunda atau mentakhirkan perbuatan solat witir itu menuju akhirnya malam. Jadi sebelum fajar terbit. Kalau kamu yakin dengan keyakinanmu, kamu bakal bangun sebelum fajar. Itu lebih utama. Tapi kalau kamu sadar diri, deh saya sih kalau bangun malam, kayak enggak mungkin. Tidurnya enggak mendusin soalnya. Eh, tidurnya pulas banget soalnya. Malam biasa kadang-kadang, Toto udah adan aja gitu, enggak dengar saya. Sudah. Yang begitu sih lebih baik, yang lebih utama baginya apa? Tagedi muhabad al isya. Kalau kamu enggak punya keyakinan sama diri kamu bakal bangun di tengah malam itu, maka lebih baik lebih baik bagimu mengerjakannya itu setelah sholat isya, gitu. Jadi bukan berarti orang yang ngerjain setelah sholat isya enggak lebih baik dari yang mengerjakan di waktu malam itu. Kalau kita adalah orang yang susah bangun, bisa jadi kita lebih utama mengerjakannya sebelum di tidur setelah sholat isya. Bagaimana dengan bilangannya? Adadu rakaatuha, agalluha raka'ah, watakrahul mudawama'alihal lighiriudzirin. Salat witir paling sedikitnya satu rakaat, paling sedikit. Berarti kalau ada orang salat sunah witir cuma satu, bagaimana? Sah tak? Sah. Tapi ditambahin watakrahul mudawama. Ligiri Udrin. Kamu dimakruhkan jika melakukan perbuatan itu berketerusan. Tanpa udur. Jadi nggak ada udur, kamu ngerjainnya tiap hari satu, satu, satu, satu, satu. Ya, malu eh ya, gitu ya. Kayaknya kalau ngebayangin cuma satu aja tu malu nggak? Ya Allah, cuma satu rokaat gitu kecuali hari itu mungkin kamu lelah, kamu capek, kamu benar-benar ngantuk bukan main ya. Istilahnya kamu sakit, benar-benar fisiknya enggak kuat lagi udah enggak kuat. Satu. Nah, itu enggak apa-apa. Dawamnya isti apa istiqomahnya enggak keputus gitu ya. Kamu tetap ngerjain walaupun satu itu masih dianjurkan, enggak apa-apa. Tapi kalau sering jadi makruh hukumnya. Wa adnal Kamal, tengah-tengahnya sebelum sampai kepada angka yang sempurna itu berapa salah suraukaat tiga. Ini yang umum kita kerjai tiga rokaat. Itu paling ia ya umumnya ideal lah tiga rokaat itu. Jangan kamu tinggalin di bawah itu. Itu yang paling Umum dikerjain tiga waakamalul khamal, tapi kalau bicara tentang yang paling sempurna berapa sih bilangan rakaat yang paling sempurna? Eh rakaat sebelas rakaat itu yang paling paling sempurna kurang lebihnya begitu. Gimana dengan ngerjainnya? Bagaimana dengan caranya, tata caranya? Kafiatuha lah kafiatan. Cara dalam mengerjakan solat sunah witi itu ada dua yang disebut dengan waslun wa faslun. Jadi ada yang namanya wasl, ada yang namanya fasl. Apa itu yang disebut al-wasl? Pertama kita membahas al-waslu an yasila rakaatil akhirah bima gablaha. Yang disebut dengan wasl itu kamu menyambung. Dua rokaat itu dengan satu di akhir. Artinya langsung dikerjainnya itu tiga rokaat. Oh boleh Ustazah? Boleh dengan satu salam. Ini namanya perbuatan yang disebut dengan al-wasn. Kayak sholat maghrib gitu. Tiga rokaat nyambung langsung. Tapi untuk membedakan tidak sama seperti sholat maghrib, maka dijadikan tasyahudnya hanya satu kali. Berarti rakaat kedua enggak ada tasyahud, enggak ada, langsung berdiri lagi. Itu disebut dengan wasal. Amal faslu al -faslu artinya memisahkan. An yasila an yan ayafsila rakaatil akhirah amma qablahha wa hiya Yang selanjutnya yang disebut dengan fasal yaitu memisahkan dua rakaat dengan rakaat yang satu tadi. Dua, satu. Wahiyal afdal, yang begini, yang lebih utama. Karena apa? Lima warada, ada hadis yang meriwayatkan, dimakruhkan kita mengeriakan sholat yang menyerupai sholat wajib. Sholat wajir, bis sholatil maghrib. Jadi kalau tiga nyambung gitu kan mirip sama sholat maghrib. Dimakruhin, ada riwayat, yang menyatakan demikian, maka ulama itu tidak mengharamkan perbuatan waslu tetapi mengatakan yang lebih utama adalah perbuatan faslu, yaitu memisah ini berlaku untuk semua sholat sunnah artinya makin banyak gerakan tambahan yang kamu buat makin besar pahalamu makin lebih utama Eh misalnya sholatnya empat rakaat, boleh nggak usah langsung satu salam, boleh, hukumnya boleh. Tapi kalau kamu potong di situ kan nambah ada tasyahud, ada solawat, ada salam, berarti ada amal yang kamu buat nambah dong, nambah. Kalau kamu nyambung ada yang dipotong kan, gitu, beda. Maka itulah ulama mengatakan makin banyak kamu menambahkan gerakan yang ada di dalam sholat itu menambah pula banyaknya pahala. Jadi kalau seandainya kamu pisah dua, dua, dua, afdol. Itu, itu lebih utama. Begitu juga dengan witir yang sekarang kita bahas. Dua, satu. Empat, dua, dua, satu. Kalau misalnya lima yang dikerjain. Dan begitu seterusnya. Walaupun menyambung itu hukumnya bo boleh. Faham di sini alwasru wal faslu? Faham ya. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya, apa yang disunnahkan bacaan di dalam witir? Kita ngerjain salat witir, tapi apakah witir itu hanya Fatihah saja apa enggak ada surat yang disunnahkan? Ada. Wa yusanu an yaqra fi thalath raq'ati al-akhirah, fi al-ula suratul A'la, wa fi tsaniyah al-kafirun, wa al-ikhlas wal mu'awwidhatain. Perhatiin kalau kita sholat witirnya saat terawih. Kalau terawih, umumnya rokaat pertama kita baca surat apa? Sabbihismarabbikal a'la. Dan itulah yang disunnahkan. Di rokaat pertama kita baca sabbihismarabbikal a'la. Rokaat kedua surat al-kafirun baru di rokaat satu yang terakhir tadi al ikhlas dan muawwidzatain yaitu tiga qul. Kita ngomongnya tiga qul ya. Tiga qul. Itu yang dianjurkan, yusannu bicara kalau tentang kesempurnaan sunnah. Tapi kalau ustazah saya enggak hafal. Subhasma rabbikal ala enggak hafal gitu ya. Bolehkah diambil surat-surat pendek lainnya? Boleh, semampu kamu, yang kamu bisa. Ya, yang penting sholat witirnya dikerjain. Ustazah, kita selama ini witir fatihah doang, enggak pakai surat misalnya gitu. Boleh enggak, sah enggak, ya sah mah sah aja. Boleh-boleh aja gitu, cuman sayang ya, kalau sehingga enggak sampai terburu-buru begitu gitu. Maka sebaiknya disempurnakan agar lebih bah, lebih baik gitu kita punya bacaan. Maka setelah kita mengerjakan sholat sunah witir, jangan lupa kita baca doa yang maksur, yang ada riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. yaitu dengan doa Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal. Subuhun kuddusu Rabbuna wa Rabbul Malaikati Ada lanjutannya enggak Ada Jalalta al-samawati wal-arada bil-azamati wal-jabarud Wa ta'azazda bil qudrah wa gaharta al-ibadah bil-maut Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik Wabimu'afatika min u'gubatik Wabika minka la nusithanan alaika anta kama athnaitah Alanafsik a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim baca ayat wa dhanun idh <Sessiz> haba mughadiban fadhanna alla fanada fi dhulumati alla illa anta subhanaka inni <inhale> kuntu ustazah mau baca itu ada di mana ada di khulashah komplit buka khulashah madat, di situ ada sampai dibacaan ya hayu ya gayum la ilaha illa anta dibaca berapa ini kuntum alwalimin empat puluh kali itu adalah doa yang maksur jadi yang dianjurkan ada riwayatnya tentang itu nabi baca jadi kalau kamu kebetulan sholat witir mau dawam atau mengerjakannya di waktu malam, tengah malam, mau menjelang fajar, lebih afdol lagi, lebih utama lagi pas baca ini. Di waktu itu, waktu munajat. ya dibaca itu sehilah akhir. Baca itu, itu afdol, itu bagus. Artinya juga luar biasa. Kalau seandainya kita enggak sempat, ustadah panjang banget, gara-gara bacaan jadi enggak sholat, Gara-gara gak bisa baca soalnya gitu. Gara-gara dia susah baca jadi gak, gak sholat. Sholat dulu. Abis sholat baca doa yang kamu mau baca apapun itu. Tapi sambil belajar apa sih doa yang dibaca sama Nabi. Sampai nanti lama-lama kamu jadi faham dan tahu. Bisa mengerjakan sunnah dengan sempurna. insyaallah amin ya rabbal alamin. Nuh, catat baik-baik tuh. Insyaallah nanti dibagikan doanya di Instagram saya. Nah, di Instagram nanti lihat mana doanya sholat witir. Nah, lihat di situ ada Insyaallah. <laughs> Itu sholat sunnah yang pertama yang usahakan dan upayakan dengan benar-benar jangan sampai kita tinggalkan. Adapun sholat sunnah selanjutnya Athan ya Salatul Dhuha. Waktu sama solat al-awabin, solat duha juga diberikan di, di nama solat al-awabin. Oh ya, iya. Berarti itu solat yang maghrib gimana ustadz? Ada lain lagi maghrib. So nama awabin maghrib ya, habis maghrib biasanya. Yang enam rokaat itu. Tapi solat duha ini. Ya, ja Ja'afir riwayah, ada riwayah yang mendekatkan makanya namanya ini disebut dengan watu sammah bisolatul awabin. disebut juga dengan solat sunnah awabin. Solat duha, fadluha, warada fihal kathiru minal hadis juga. Banyak sekali riwayat yang menerangkan tentang keutamaannya. Jadi ini juga ibu-ibu belajar kalau ada dari kita, mudah-mudahan sih tidak ada. Kalau ada dari kita selama ini belum pernah memulai sholat sunnah. Mulai dari witir. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan. Kedudukan ini sesuai. Habis witir kamu bisa dawam, tambah mulailah lagi meranjak kepada du duha. Gitu. Kalau yang udah ngerjain duha, udah witir, udah alham, tungguin nanti ada sholat-sholat lainnya. Nah sekarang yang duha, Riwayat Nabi Alaihi Wasallam tentang duha itu banyak, orang taunya duha itu cuman seputar rejeki. Ngiranya ya, tuh kalau duhaan rezekinya nggak putus, bayangan dia gitu. Walaupun memang betul ada hadisnya tentang hal tersebut, tapi kita itu terlalu cetek dalam memahami kemuliaan sholat kalau hanya fahamnya cuman satu. Oh solat duha itu cuma tentang rezeki. Yang berasa rezekinya sudah banyak berasa enggak harus. Padahal bukan cuma itu yang diminta atau yang datang daripada periwayat Nabi SAW yang meriwayatkan tentang kemuliaannya. Maka yang pertama Nabi SAW bersabda Man hafadha ala syufa'atid duha Ghafirat lahu dhunubuh wa inkanat Mithla zabadil bahri Man hafadah, pahami artinya dulu. Barang siapa orang yang mendawamkan, hafadah itu berarti menjaga. Bukan cuman baru sekali ngerjain, tapi dia menjaga tiap hari gak kelewat, dia pasti duhaan. Tiap hari dia pasti berusaha, gak lepas ngerjain duhaan orang-orang nah, yang begini nih masuk nih kategori ini. Man hafadha 'ala shufatid duha. Apa pahalanya? Ghufirat lahu dzunubuh walau kanat mithla zabadil bahri. Jadi, keutamaan yang pertama, Allah hapuskan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Tapi kuncinya apa? Hafadha. Menjaga, mendawamkan Mengistiqomahkan mengerjakan solat duha. Kalau kita sudah sampai di tahapnya mengistiqomahkan diri, tidak putus dalam mengerjakan duha ini, insya Allah dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan Allah akan hapuskan dosa-dosa tersebut. Hmm, Gara-gara solat duha yang kita kerjakan tadi. Itu pertama. Belum rezeki nih. Oda ampunan. Masalah pengampunan bayangin Lebih mahal daripada rezeki Pengampunan kita Dosa kita banyak Kesalahan kita banyak Tetapi dengan kita Alhamdulillah mendawamkan diri Dalam sunnah Dosa kita bisa digugurkan Allah Subhanahu Wa, wa riwayat yang lain Nabi Alaihi Wasallam Bersabda Man sholat duharrak atain Lam yuktab minal ghafilin Barang siapa orang yang mengerjakan sholat sunat duha, dua rakaat saja minimal. Minimal dua rakaat. Maka dia tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Dia tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Orang lalai itu bahaya. Orang lalai itu berarti lupa pada Allah. Orang lalai itu berarti lengah daripada Allah. Kalau dia lengah, waktu yang terlalaikan itu nanti akan menjadi waktu penyesalan baginya. Orang-orang lalai ini punya penyesalan tersendiri di akhirat. Tapi barang siapa orang yang mengerjakan duha? Walau hanya dua rakaat, Nabi berkata Allah tidak akan menganggapnya sebagai orang yang lalai. Kenapa? Karena biasanya permulaan hari itu orang lagi sibuk-sibuknya yang kerja sibuk kerja. Yang jadi ibu rumah tangga lagi sedang. Hah? Lagi sedang apa, Bu? Kucel-kucelnya. Nah, gitu. Gitu kan? Lagi masak, lagi nyuci, lagi nyapu, lagi ngepel, lagi kucel-kucelnya. Ibu rumah tangga lagi kucel-kucelnya di waktu itu. Apalagi banyak itu permulaan hari Maka kalau ada orang di tengah kesibukan yang seperti itu, dia ingat sama dua rakaat, dia ingat sama perbuatan yang baik ini, maka Allah tidak mencatatkan dia sebagai golongan orang yang lalai, Allah cabut, enggak, ini orang-orang yang ingat peduli kepada saya, kata Allah SWT. Masya Allah. Jadi, sesibuk apapun kita di dalam pekerjaan, entah itu pekerjaan di luar rumah, sampai pekerjaan kita di dalam rumah, Ataupun kegiatan kita yang beraktivitas datang ke majelis taklim, jangan pernah ninggalin duha. Wah ini kalau jam 6 udah ada di majelis taklim, iya duhanya jangan lewat. Datang ke majelis jam 6 tidak apa-apa. Duduk di majelis setengah tujuh tidak apa-apa, jaga wuduknya. Pokoknya waktunya duha datang sholat. Maka lebih utama lagi. itu Sibuk kayak gimana juga anak ngurusin anak suami di rumah masak nyapu ngepel nyuci piring dan lain sebagainya ingat dua rakaat lillah yang kamu berikan untuk Allah kemudian selanjutnya dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yuhafiz ala salat ad-duha illa awwab Tidaklah seseorang itu menjaga atau memelihara atau beristiqamah di dalam mengerjakan solat sunat duha kecuali orang ini awwab. Makanya kenapa solat sunat duha disebut solat sunat awabin? Karena orang yang mengerjakan duha mereka adalah orang-orang yang selalu kembali taat kepada Allah Subhanahuwataala. Makanya diajar, tidaklah seseorang itu menjaga. Memelihara. Ha, Solat duha kecuali mereka adalah orang-orang awab. Siapa mereka orang-orang awab? Orang-orang yang selalu kembali kepada ketaatan di jalan Allah. Ini semua duha. Dan dalam hadis gudsi, Nabi Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis gudsi, Ibn Adam, ini Allah yang berbicara kepada kita, Sallili, Salatlah kalian untukku Min awalin nahar Dari permulaan Waktu siang Salat berapa? Arba'i rakaat Empat rakaat saja kata. Dalam hadis Gutsi Maka apa? Akfi ke akhirah Maka sisanya kata Allah Aku yang akan mencukupimu Pat Patah jangan menggunakan Sisanya urusan saya kata Allah Jaminan itu dari Allah Kayak kenapa orang yang mau kerjanya gimana aja, tapi kalau udah duha yang dia kerjain, kerjaannya walaupun cuma jualan nasi uduk berkah. Walaupun cuma jualan nasi uduk, walaupun jualan nasi uduk, walaupun jualan lontong sayur, walaupun jualan daster, walaupun jualan apalagi kerudung, ah, walaupun jualan buku, gitu. gitu. Uh -uh. Walaupun jualan minyak wangi kata sebaliknya jualan apa aja, tapi duha tak ditinggal kata Allah, kamu cukup jalanin empat, sisanya saya ngurus. Bodoh saya yang tuntasin semuanya nanti yang lain, tak usah pusing urusan dunia beres aja. Tuh bayangin, Ini disebut nih salah satu tentang rezeki dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga bersabda, ya lafak ramaat duha. Tak akan ada kefakiran yang selalu mengerjakan solat duha. insyaAllah amin amin al-Faqir. Dia bakal selamat dari fa, fakir, fakiran gitu. Dalam riwayat yang lain, Nabi saw bersabda: "Wa yusbihu ala kulli sulama min ahdikum sadaga, wa amrun bil ma'roofi sadaga, wa nahyun anil monkaris sadaga, wa yujizi wa antali karakatan yar min al duha. Setiap ruas jari tangan kita, tubuh kita ini, ya. Ada apa? Ada sedekahnya. Yang harus kita lakukan. Wa kullu tahmid sedekah. Baca tahmid itu sedekah. Subhanallah itu sedekah. Tahlil itu sedekah, gitu riwayat. Amar bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Mengajak orang pada kebaikan, mengajak mencegah orang dari perbuatan keburukan, semua itu perbuatan sedekah. Tetapi semua itu dapat dicukupi. Yaitu kewajiban anggota tubuhmu dari setiap ruas tulang yang ada, yang diwajibkan Allah dengan sedekah, kemudian amar ma'luf nahi mungkar, yang diwajibkan kita bersedekah itu, semua tercukupi hanya dengan sholat dua rakaat di waktu duha. Sholat dua rakaat di waktu duha. Ibu. Ini hanya baru sekian hadis yang dikutip oleh pengarang untuk kita pahami tentang kemuliaannya sholat duha. Waktunya sholat duha kapan min irtifa'i syamsin Gadar romhin ilah zawal waktunya duha itu masuk dari matahari yang sudah mulai naik setinggi tombak. Begadar romhin mataharinya sudah naik setinggi tombak, sudah di situ masuk waktunya duha. Kapan tu lebih tepatnya tiap waktu bisa berubah-ubah. Jadi saya tidak bisa menyampaikan lebih tepatnya waktu. Saran saya. Ibu-ibu boleh buka di Google, ada satu website jadwal waktu sholat wilayah masing-masing. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Cukup tulis saja dengan perwilayah masing-masing. Ada satu aplikasi itu, saya lupa namanya apa, bentar. Itu kalau kamu buka, di situ ada waktu terbit ada waktu duha, beda, terbit sama duha beda ya terbit sama duha beda, terbit itu waktu syurug disebut dengan waktu isyroq, sholatnya itu sholat sunnah isyroq waktunya enggak lama sebentar paling 10 menit jaraknya 10 menit paling lama 15 menit menuju ke duha jadi yang kamu temuin di aplikasi pada umumnya waktu terbit itu bukan waktu duha, itu waktu syuruk. Nah yang yang di website tadi itu yang saya kutip tadi, di situ ada waktu duha. Memang ada waktu duhanya sendiri. Kalau hari ini 623 duhanya, 623 tiap hari berbeda-beda, tiap bulan bisa berbeda-beda. Jadi lihat yang betul itu masuknya waktu jadi mulai dari waktu itu kamu bisa sholat mengerjakan sholat duha sampai kapan batasnya ilaz zawal mau dekat adan zuhur udah kalau udah mau mendekat adan zuhur setengah jam 15 menit mau adan zuhur udah jangan kerjain lagi sholat Kalau memulai sesuatu itu berusahalah dari angka terkecil, lalu dawamkan dan istiqomahkan. Ahabul amali ilallahi adwa muhaawin galla. Ini Nabi bersabda, amal yang paling Allah cinta itu adalah konsistennya, istiqomahnya yang dilihat sama Allah. Itu amal yang paling Allah suka. Wa inggalah, walaupun amal itu yang kamu kerjain sedikit, tapi konsisten itu yang Allah suka. Daripada hari ini 8, oh lagi kosong, mumpung 8 deh. Boleh enggak? Boleh aja tapi kamu harus punya. Ada bilangan rakaat yang menjadi patokan istiqomahnya kamu. Tiap hari itu angka tidak kurang, saya pasti kerjain. Kalau seandainya kita orang yang kebetulan, oh Biasanya saya ngerjain duha sehari empat. Hari ini di rumah gak ngapa-ngapain. Nganggur, taklim gak ada, apa gak ada. Udah deh ah lanjut empat lagi. Misalnya gitu. Boleh, boleh. Tapi empat yang kamu jadikan patokan. Gak, boleh berkurang. Hari besok jangan dikurangin. Gitu. Itu ibaratnya kalau empat. Bagi yang mulai dua, ya dua. Dawamin. Dua, dua, dua, dua. Terus kita kerjain. Insyaallah dengan dua-dua terus kita kerjain itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya berusaha dua-dua-dua-dua. gimana dalam mengerjakannya? Tiap dua rakaat salam. Saya sering ditanya sama orang, ustadzah kalau sholat duha empat langsung satu salam bagaimana? Kan tadi boleh. Tapi saya suka bingung emang selisih berapa menit? Orang saking kepengennya langsung, gitu. emang selisih berapa menit, padahal enggak. Dan itu yang lebih utama adalah dua-dua-dua, yang dikerjain dua-dua, bukannya langsung. gitu. Jadi bu, kalau enggak buru-buru amat, tetap kerjakan dua-dua, karena itu waktu yang paling utama. Bagaimana dengan bacaannya? Nah, kalau tadi, a al ala Al-Kafirun, kalau witir ya. Almuawidatain lalu gimana dengan duha? Pertama yiqra fiha masha. Kamu boleh baca apa aja di waktu duha itu. Bebas, surat kamu bisa pilih, tapi walafdal. Yang paling utama Asy-Syamsi wa duha. Ini surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha. Itu yang paling utama. Atau Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sudah pilihannya dua itu, Kalau tidak asyams ad -duha, ya dua. Atau Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kalau Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, saya rasa hafal semua. Kalau Al-Kafirun sama Al-Ikhlas tidak hafal juga, bingung juga. <gitu> ya. InsyaAllah mudah-mudahan dua sunnah ini, insyaAllah bisa kita amalkan. InsyaAllah di bulan mendatang kita akan bahas tentang sholat sunat rawatib. Mudah-mudahan sampai di bulan depan ibu-ibu sudah bisa mendawamkan sholat sunat wetir dan duha Kalau merasa masih belum menyanggupi dua lakukanlah wetir terlebih dah, dahulu menyelamatkan kita dari terlepas dari golongan Nabi kita Muhammad SAW nah, Jadi itu dijaga ya Taib. Insya Allah kita sampai di sini, nanti kita lanjut lagi di bulan depan. Ini ada pertanyaan, kalau kita bangun jam 4.15 pagi, kita sholat tahajud dulu apa witir dulu? Maka kalau kamu bangun, di waktu pagi itu jam 4.15, berarti menuju subuh masih lumayan kan waktunya. Iya. Apa yang kamu kerjain? Tentu tahajud dulu. Karena Nabi SAW di dalam riwayatnya juga bersabda, jadikan sholat malam terakhirmu adalah al-witir. Ini hadis banyak juga dari kalangan kita yang salah memaknai. Sampai salahnya itu, mikir kalau udah sholat witir, gak ada lagi sholat lain. Padahal enggak gitu maksudnya, tutup malammu dengan sholat witir, Karena setelah malam itu terlebih apa, setelah malam biasanya fajar Akhiri, jadi mau menjelang fajar itu, sholat witir yang kita kerjain Pertama tahajud, tahajud, tahajud, sholat malamnya kerjain dulu, baru nanti udah mau menjelang fajar, baru witir. Tetapi kalau kita udah witir lebih dulu, bukan berarti enggak boleh kita ngerjain sholat lainnya Nah, jadi kalau ditanya ini, mana yang lebih didahulukan? Kalau bangun di waktu-waktu yang masih senggang, tahajud dulu, baru di akhir kerjain witirnya. Oke, kemudian, InsyaAllah nanti dibacain doa-doa kesembuhan untuk semuanya yang hadir. MasyaAllah hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, jamaah juga MasyaAllah yang luar biasa, yang duduk di atas, di luar, yang kepanasan, Ya, yang di sini semua insyaallah mendapatkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah insyaallah semua hajatnya digabulkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Saya mau ngasih dua pengumuman. Pengumuman pertama, saya mau ngumumin tentang acara saya nanti tanggal 3 November. Saya mengajak ibu-ibu, menghimbau ibu-ibu untuk sama-sama syiar dalam rangka perayaan bukan maulid tapi acara yang ditujukan dan diselenggarakan untuk baginda Nabi Muhammad Nanti tanggal 3 November tetapi masuknya itu bayar ada daftarnya maka bagi ibu-ibu yang ikut serta di pengajian saya pada umumnya Ibu boleh menghubungi majelis Taklim ketuanya yang ada atau boleh langsung berkoordinasi dengan Ustaz Zaid Haulain selaku yang menerima pendaftaran dan dari anak-anak Banat Umul Batul yang ada nanti dikandle atau diurus, dikelola sama mereka kepada siapa yang perlu didatangkan. Kita buka pendaftaran dari sekarang walaupun flyer resmi belum diterbitkan. Flyer resmi belum keluar tetapi kita mulai mendata dari sekarang karena kita pengen mengutamakan jamaah majelisnya saya dulu untuk ikut serta. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu bisa hadir, ibu-ibu bisa sama-sama syiar, Ya, kita memuliakan, menghidupkan daripada semua syiar tentang Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan kita banyak dapat berkahnya dari Nabi, Karena menyenangkan hati Nabi itu selalu punya banyak caranya. Ya? Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, itu pengumuman pertama. Dicatat tanggalnya 3 November. Acaranya masih dirahasiakan. Yang mau daftar dulu saja. Tempatnya masih dirahasiakan. Ya. Pengumuman yang kedua. Insya Allah. Dengan izin Allah. Tanggal 21 Bulan ini kita akan kedatangan guru kita Hubaba Nur binti Muhammad Al Hadar. Hubaba Nur Insya Allah akan datang ke Indonesia. Insya Allah di tanggal 21 Hubabah akan ada majelis di sini. Pemirah ya, Hubaba akan ada majelis di sini. Saya minta bagi siapapun yang hadir untuk ketertibannya. Saya selaku murid hanya bisa menghimbau ibu-ibu, pengen berkah itu luar biasa. Kepengen dapat barokah itu luar biasa. Tapi enggak ada barokah yang lebih banyak kita dapetin, melebihi keberkahan yang diutamakan adab di dalamnya. Ya, ibu setuju ya sama saya. Enggak ada keberkahan yang didapat melebihi adab yang diutamakan. Maka saya himbau tidak hanya di acara ini, dimanapun acara, beliau sakit, beliau sakit berulang kali berobat. Jadi saya mintak dimanapun ibu hadir, adab lebih utamakan daripada ngalap keberkahan. Jangan mendesak untuk bersalaman, jangan mendesak untuk mendekat, ibu aja dideketin orang. Insya Allah kesantunannya luar biasa. Bakal bisa jaga akhlak nomor satu daripada kepengen ngalap keberkahan. Tenang aja bu, dengan hadirnya orang alim di satu tempat, udah otomatis orang yang hadir di majelis itu, walaupun duduknya paling belakang, jangan duduk paling depan yang diomongin, walaupun dia duduknya paling belakang, dia banyak dapat keberkahan. Asalkan hatinya tertuju pada pembicaranya. Asalkan hatinya tertuju kepada orang yang ingin diambil keberkahannya. Itu yang paling penting kunci utamanya. Maka sudah pasti tidak akan ada salaman. Sudah pasti tidak akan ada desak berdesakan. Yang dihimbau hanya tata tertib dan saling berkoordinasi dengan baik dengan para panitia yang ada nanti. Itu pesan saya, bukan hanya di sini. Tapi dimanapun, bu, berapa tahun kita tidak kedatangan orang alim? Bertahun-tahun dan kita tidak tahu apakah ini kunjungan terakhir beliau atau ada kunjungan-kunjungan lainnya. Maka selagi kesempatan itu ada, adab lebih diutamakan daripada mengejar keberkahan. Dia tamu kita, maka sepatutnya kita membuat dia nyaman di sini, bukan membuatnya dia gerah, kan gitu ya. Insyaallah semua dapat berkahnya sama. Maka pagi akan ada haul di Cidodol. Nia siangnya 21. Jadwalnya di sini pokoknya. Jadwalnya hubaba belum keluar secara menyeluruh, tetapi satu persatu sedang disusun. Insyaallah siang atau menjelang asar di sini. Nanti tanggal uh, waktu lebih tepatnya sedang kita susun bersama. Insyaallah nanti menyusul di waktu yang lainnya. Jadi saya cuman ingetin sama ibu-ibu di sini, ya. Jadi saya ingetin sama ibu-ibu semua. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa dapat keberkahannya. Doain biar hubabahnya sehat panjang umur insya Allah mudah-mudahan Allah pelihara beliau beserta segenap keluarganya wabil khusus Sayyidina habib Umar insya Allah beliau selalu dijaga, dipelihara sama Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin mudah-mudahan ilmu kajian yang hari ini kita sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi juga tentunya untuk ibu-ibu semuanya yang hadir insya Allah terima kasih atas semua kunjungan yang sudah datang Habibati Lulu, para ustadzah yang lainnya, ustadzah Afaf dan ustadzah Kadinya Alumni Net, kalau saya tidak salah katanya hadir juga, datang juga, tapi tidak tahu duduknya di mana. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu mudah Wataala balas pahala mereka, langkah mereka dengan pahala-pahala yang, -pahala yang berlimpah. Insyaallah majlis kita mudah-mudahan tambah keberkahannya dengan hadir mereka. Insyaallah, Amin ya Rabbal Alamin. Kita bacakan doa untuk kesembuhan Umi Shifa binti Saleh al attas dan Alwi bin Salim al-Kaf dan semua dari kita yang sakit-sakit ya insyaallah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Allah beri kesembuhan yang sempurna insyaallah amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim allahumma rabban nas adhbil bas isyfi anta syafi wa afi anta maafi la syifaa illa syifaa uk syifaa an layu la yughadir saqaman wala alama bisirri asraril fatihah A'udz bil-Lahmin al-Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Al-Rahmanirrahim Malaikiyouniddin Iya kita ngabud, Iya kita nistain. Ehedin al-siratulmustaqim, siratul-ladin. An'amta'alayhim. Ghaib al-maghdubi'alayhim. Amin amin ya Robbalalamin. Terima kasih atas segala perhatian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita. Al-mukarramah Ustazah Aisyah yang telah memberikan pelajarannya. Semoga kita bisa mengambil intisari ilmu beliau dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu uh, bulan depan seperti biasa normal ya, Bu. Di sini minggu kedua di rumah sayanya minggu ke-3 insyaallah Allah. Mari Ibu-ibu kita angkat doa akhir majlis bersama-sama. Mudah-mudahan oleh di sini Allah kabul segala hajat kita. Amin, Amin. Amin. ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabba tak taraf nabi, An Na kita taraf n, Wa An Na seraf n, Ala naza seraf n, Fatob, Alaina tuba, Hacilikulihubah, نروعيت واغفر لوالدينا ربي وما ولدينا والاهل وسائر الخلق خلني واقول حبا او Awa Sahabat, dan Muslimin yang jemaah, Amin ya Rabbil fasih maaf, Fadzillah, wajudah mana Nabik, di sabi mina bil Mus, Mustafa Rasulih, Naza bi عاد الحبيب واني وصحبي عيده لا تس صحبي والحمد لله لقي الباني وتناجي والحمد لله لقي في اياتنا يا رب نعم اخذ رفنا اننا اشرفنا على لظى اشرفنا الحمد لله على نعم الا الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا وافنيعه ويكافئهم مزيدا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك Muhammad sallallahu ayo ya ibu-ibu kami mohon salamannya di hati katanya Ubaba dan guru kita juga masih dalam keadaan kurang sehat capek ya Bu ya beliau baru pulang safar jadi kami mohon maaf salamannya di hati semuanya mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan ha, daripada Allah dan nabinya Alhamdulillah Muhammad Allahu alaihi Wa sallam sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu Allah ala Muhammad sallallahu Bu gurunya baru pulang safar capek sekali Bu Allah Muhammad sallallahu le wasallam sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu